Gue inget banget waktu TK, gue sering berangkat sekolah, bawa tas gitu, nyanyi-nyanyi, ku tanya malam. Saya suka Noah karena liriknya mengenai di hati. Halo, saya Indra dan ini istri saya, Sopi. Kita ketemu awalnya di acara gathering sahabat Noah Bogor. Menurut saya, Noah tuh band yang paling legend dan paling the best pokoknya di antara band-band lainnya. Bye. Mm -hmm. Bona nit. Then... Di bagian dari hidup saya istlah berkarya kami ada untuk rumah.